damel ukuran, damel gambaran bahwa kekayaan popularitas, kedudukan pangkat, bondo donyo duit, ini ku mboten jaminan kebahagiaan ngapun ten ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak ngapun ten kalau guru taman kanak-kanak niku gajinya juga gak begitu banyak pangkatnya juga dukur gini apa mboten nah, nah perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak ini mempunyai wajah yang cantik luar biasa <tuh> coroknya ini nanti sekedar aku lupa dosa ini -yani. saya menawa nomburi gak ada gak ada gak ada yang level buatan bareng mangkel, pancen nyoto kok saking cantiknya sampai memikat hati seorang pangeran kerajaan Inggris yaitu pangeran Charles <tuh> siapakah perempuan tadi? Lady Diana ayo sepon sengrumongso luwe hayu timbang Lady Diana ngacong ngono mau diloke kok mangkel Ringkes cerita berlangsungnya perlikahan itu meriah megah disaksikan oleh banyak manusia, bermiliar-miliar manusia menyaksikan pernikahan itu. kehidupannya berubah drastis dari seorang guru taman kanak-kanak menjadi istri sang pangeran, menjadi putri kerajaan. kalau dibilang kaya jelas kekayaannya jauh di atas rata-rata pakaian yang dikenakan tiap hari gonta-ganti solan salen gonta-ganti dan itu hasil karya perancang-perancang busana kelas dunia. Nun ngapunten kalau perempuan-perempuan lain pakai perhiasan paling-paling emas yang dililitkan di leher namanya kalung, yang diumetkan di ugel-ugel tangan namanya gelang atau diselobokkan di driji namanya cincin. Itu pun hanya emas. Dia saking kayanya pakai perhiasannya tuh berlian bukan hanya dipakai di leher, di pergelangan tangan, di jari-jari ndak. Dia pakai berlian di topinya, di selendangnya, di bajunya, bahkan mungkin juga di BH-nya. Ya menowo aku ya ora Saking sugene. Apapun yang dia inginkan Keturutan, kendaraan paling mewah semua pernah dinaikin. Tinggalnya di istana yang megah, mewah, indah, lux, eksklusif. Tapi ternyata, Bapak Ibu, Jemaah sekalian, di tengah-tengah puncak kemewahan, kekayaan, kemegahan, ketenaran, popularitas, pangkat yang tinggi, yang hampir setiap orang menganggap dan mengira dia bahagia, ternyata dia sama sekali tidak bahagia. Tidak bahagia belas. Dia pernah mengeluarkan statement Saya jauh merasa lebih bahagia ketika saya menjadi guru taman kanak-kanak Daripada keadaan saya sekarang ini Lama-lama dia terserang penyakit psikis, penyakit kejiwaan Sering depresi, depresi, depresi, dan depresi Awalnya menda kuru, menda kuru, menda kuru, menda kuru Bahkan lama-lama muncul penyakit fisik Namanya penyakit bulimia Penyakit susah menelan makanan. Apaan damal ngelek daharan, lek balik. Lek balik, damal ngelek balik, damal ngelek balik. Ini lawan katane penyakit koruptor. Nah, tukang korupsi ini dikelek, bleng, gak metu-metu blas, Bleng, gak metu-metu blas. Nah ini penyakit bulimia, dikelek balik, dikelek balik, dikelek balik, balik. Sampai kekurangan gizi. Subhanallah. Penjendongan Bayangke, seorang putri kerajaan kekurangan gizi, enaan wong kene masih utange akhir lawa mo lemo. Dia kepingin kembali merasa bahagia, maka akhirnya dia ngomong gini, aku kepingin bahagia lagi. Maka aku harus meninggalkan kerajaan ini, aku harus meninggalkan gemerlap kemewahan ini, aku harus meninggalkan sang pangeran. Kemudian dia naik mobil, dikendarai, dan dipacu dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Bum. Tambah banter melew. Polke banternya. Bum. nubruk jembatan hancur mobilnya dan dia pun oe mati di bawah jembatan betapa sangat miris tragis ekstrim dan mengenekskan kejadian itu seorang putri kerajaan mati di bawah jembatan padahal wong kene sing paling kere mati matine neng kasur ini kan menggambarkan semua tadi yang kekayaan, kemewahan, kemegahan, popularitas, kedudukan yang tinggi enggak jaminan sebuah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala Muhammad